Terlebih、uh, untuk bangsa kita yang cukup kompleks ini Terima kasih Iya, Pak Dini s i l a k a n Pak i Ya selamat siang Ya, Kalau secara normatif memang begitu、oh、yang、oh, Harus cepat Tapi cepat itu mempertimbangkan demokrasi Artinya d a l i l d a l i l mereka itu yang,、uh, yang oposisi Jadi pendapat-pendapat mereka d i d e n a r k a n Dan o b j e k t i v i t a s n y a dipertimbangkan kalau, kalau pendapat yang tidak masuk akal ya bisa diserobos Tapi kalau misalnya pemimpinnya berani n g ambil keputusan Itu rakyatnya juga harus mendukung Jangan cuma ngomong aja di belakang Seperti misalnya kompas, nulis Kemudian nanti、uh, ketika pengambilan keputusan yang baik Dikritik kembali Jadi harus,、uh, rakyat juga harus mendukung keputusan yang benar Baik, terima kasih Ya, terima kasih Pak Jimmy Pak Aryo, silahkan p ya, ya Pak, selamat siang Silahkan Pak Aryo、uh, Saya pikir pendapat kompas itu betul Memang yang dibutuhkan itu pemimpin yang tepat, tegas, dan berwibawa gitu. Kalau pemimpin itu berputar-putar aja itu jadi wibawanya nggak ada Pak, gitu. Jadi rakyatnya jadi ya jadi kacau, berani, jadi kurang ajar, begitu lah. Begitu aja Pak saran saya. Ya, terima kasih, Pak Aryo. Pak Lukman, silakan, Pak. Sebetulnya, Kompas menulis begitu, ya, ada perkataannya itu, ada menyindir kepada pemimpin kita yang sekarang, gitu, s b I. Tetapi dalam hal ini, sebetulnya s b j itu sudah bertindak benar sampai saat ini, belum ada yang bisa melebihi dia, belum ada gitu. Dan kalau ada pun, ya jadi perlu waktu. Jadi,、uh, mudah-mudahan dengan... Artikel dari Kompas ini bisa menjadi masukan bagi Pak SBY menjadi、uh, lebih tegas lah、uh, untuk memutuskan、uh, keputusan-keputusan yang akan datang. Dan harapan saya tentunya Pak SBY ini juga jangan、uh, dengan gampang、uh, dijatuhkan begitu. Jadi kita tunggu lah, kita sabar. Jadi harapan kita tetap besar kepada SBY カラオジャマ、マルバ、パトタニア、パタタニア、うタうニうパタタニア、パタタニア、パタタニア、パタタニア、パタタニア、パタタニア、パタタニア、パタタニア、パタタニア、パタタニア、パタタニア、パタニア、パタニア、パタニア、パタニア、パタニア、パタニア、パタニア、パ Jadi dulu kita udah berjalan-jalan kayak Pak Soekarno itu pengen uap gitu ya. m i s a l kan mau memutuskan、uh, yang krisis energi langsung b a n g u n di atas nuklir. Dia langsung b a n g u n itu harus pakai keputusan politik. Jadi silahkan orang sana harus gerakan pada ahli dan rasa Indonesia itu、uh, p i n d a r p i n d a r juga kuat. Dan pekerjaannya itu udah d a n sesuai di bayangkan orang. Jadi semuanya s e r a h k a n ahlinya dan keputusan politik di jalan. Maka k e p u t u s a n p o l i t i k sudah dapat solusi dalam waktu dekat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya p a Dhani s i l a k a n Maksudnya pemimpin yang gak suka dandan Bukan yang tukang kerjaannya nyanyi Terus kalau orang laporan nangis Tapi gak kerja apa-apa gitu maksudnya Pak Dhani s i l a k a n Pak Ya selamat sore、uh, Sekarang gini kita harus mencontoh、uh, seperti China ya Karena itu waktu dulu, dia gak peduli itu sama HAM Pokoknya yang mengganggu ketertiban umum yang anarkis dia sikat sampai sehabis-habisnya Nah, seiring dengan udah makin bisa lebih maju suatu negara Internet udah lebih maju, masyarakatnya juga udah lebih pintar Sedikit lebih sedikit bisa dijalankan politik n y a agak lembek gitu loh Dengan demokrasi Gak ada yang bisa, termasuk di Amerika itu kan mereka ngomong doang Makanya saya sesalkan banget, saya pilih Pak SB, saya pikir dia militer マサラカキタ、ブロムサンペディタ、デモクラシ、マカタラ、ファンディディカネット、ブロムチョコ、ポカジャマン、アタピと、ドリアリティーと、マサラカ。 サイコンファントリー。 Apalagi kalau pemimpin yang, yang sebenarnya kan abri dari abri kita harapkan tegar gitu pak.、Yeah. Ya gitu aja komentar saya. Selamat malam Pak Chandra. Ya selamat malam. Ya silakan Pak Chandra. a、uh -huh. menurut o i n i saya、uh, yang d i t u r i s di, di, di kompas itu ya sepertinya sih dia harus mempertimbangkan rahasia sendiri baru ke luar negeri demokrasi. Kalau dari kristir demokrasinya Tidak ada pula Kenapa ikutin demokrasi yang sudah ya, ada di luar nanti Jadi pentingnya Rakyat ini s e n i i d u Oke Terima kasih、ya. Halo s i l a k a n Mbak Iya Ini Pedro Mawas dari Bogor y a s i l a k a n Mbak Saya hanya bisa menduga ya、uh -huh. Cuman kelihatannya Saya batikan radio sebentar nih、uh -huh.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 Dan dibiarkan. Ya, saya kira g a k bisa begitu. Kalau kita harus、uh, bertindak, kita bertindak. Jangan jangan di,、uh, kita ngancam orang kalau,、uh, atau ngancam kelompok-kelompok itu n g e l a w a n kita, diam aja begitu.、Ya. Saya kira itu b l u n d e r i t u Terima、okay. kasih Bu. Terima kasih、Bapak. Pak Pran. Pak Indrato. Iya, selamat sore. Silakan Pak.、Uh, menurut saya kalau empat menulis demikian, negara demokrasi itu sesungguhnya adalah. Rakyatnya diberi kebebasan Justru dengan kebebasan itu Pasti kematemukan ide Keinginan Juga apapun yang terjadi seolah-olah Jadi keinginan-keinginan itu Yang harus d i t e r m i n k a n Dalam satu kepemimpinan yang kuat Tegas, butuh, mengambil sikap Yang memimpin Dan melindungi semuanya Namun mengakomodasi Apa yang ada di dalam masyarakat Itulah pemimpin yang harus パハリあなたはパハリあなたはパハリパハリパハ Kalau sekarang ini kan Kalau sampai semua orang nyaris ya Termasuk kita-kita ini Bicara seperti ini Memang ada yang n gak g beres disitu Sampai juga、uh, Yang d i u n g k a p a n Bapak tadi Bahwa FFP ngancam Mbak Coba aja kalau berani saya dibubarin g Itu sampai Pak Yusuf t a l a h aja bilang Bahwa itu bisa dipidanakan Mengancam k e pala negara seperti itu Terus juga yang kemarin ini Kalau yang mau mulai Kalau yang mengakhiri Yang mengenai ini Apa n a m a n y a PKS dan Golkar itu pada akhirnya n gak g ada ujungnya juga kan jadi ini memang benar-benar ke kebangetan, ini mungkin pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk 2014 nanti, jadi jangan hanya pencitraan, b u k a n hanya fisik yang besar dan lain sebagainya, mungkin kita harus lebih c e r d a s dan juga apa namanya, media juga membidik bangsa ini ya, jadi yang lebih c e r d a itu、okay. mengungkapkan semua orang yang c a l o n y a nanti, terima kasih ya terima kasih, Pak Heri silahkan サイキラー、g リサニー、トゥ、サンアチェラー、バゴトゥ、ジョン、ウント、マンブリカン、サトゥ、マスクン、トゥ、パラ、ポミンピネガライン、デモクラシイト、ハ mereka harus percaya bahwa mereka dipilih itu berdasarkan legitimasi dari suara rakyat yang begitu besar. Jadi harus tegaslah, jangan terlalu,、eh, apa namanya, terlalu pelin-pelan dan mempertimbangkan、eh, kepentingan kelompok tersentuh, l kepentingan politik, lah, dan lain-lain sebagainya. Tegas. Dan segala keputusan yang baik, saya yakin 100% pasti akan didukung oleh rakyat. Baik. Jangan, jangan khawatir dengan Uh, apakah itu musuh atau lainnya itu jangan-jangan dipertimbangkan ke sana yang penting rakyat itu pasti akan setuju kalau pemimpin negara itu memberikan satu k e p u t u s a n y a n g untuk mendukung r a k y a r Anir, terima kasih, terima kasih. Ya. Ya. kita menuju Bapak Abdullah Anjas Mara oke, menurut、apa? saya pemimpin itu harus ada empat s a r a s n y a yang pertama itu sidik itu benar Artinya orang ini bersih gitu, kedua t a b l i k t a b l i k itu transparan, Tuh, seluruh komponen pejabat itu merakyat semuanya tahu Terus yang ketiga patona itu pintar, yang keempat itu amanah, itu amanah itu アパンジャマナツカノレコンピューセーションアパンジャマナツカノレラジトーセスウェイプロセドーア k ドブギニーパカラタディピシダンミシニアジュワシディトゥギュワニアアドラハンバーモンマスカタティアンアマンダンセジャーフラアウドブギニアディアウドアロシコニアドゥアファギュワジャディアンアブランニ n g Gak takut sama sesuatu. Udah tujuannya cuma itu. Itu aja. Oke.、Okay. Okay. Terima kasih.